Mitre bisnis maraknya kehadiran minimarket dan pasar modern yang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Dituding sebagai penyebab utama rontoknya bisnis toko kelontong dan pasar tradisional. Banyak daerah yang kemudian mulai memperketat dan membatasi tumbuhnya usaha retail tersebut. Seperti di Probolinggo, Jawa Timur, Pemdanya sudah menghentikan izin pembangunan minimarket baru. Sedangkan di Jakarta, Pemda sedang merevisi aturan tentang pasar modern dan minimarket. Padahal, pembukaan minimarket memberikan kesempatan untuk berusaha jadi wira swasta serta membuka lapangan kerja. Nah untuk membahas hal ini d ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Jimanto. Pak Jimanto, bagaimana komentar Anda? Kalau menurut saya itu mengurangi kesempatan b e r u s a h a dan keberadaan minimarket itu mestinya harus dijamin oleh pemerintah karena... Ini juga menciptakan lapangan kerja. Yang saya lihat adalah karena begitu bagusnya minimarket ini dalam tata kelola penjualannya itu, display-nya. Sehingga menyaingi warung-warung tradisional gitu loh. Tapi menurut saya harus adil kita. Bahwa minimarket ini satu perkembangan teknologi yang lebih bagus gitu. Dan kita mesti harus juga tidak menempatkan minimarket sebagai sebuah dosa Tapi justru bisa ditiru oleh warung-warung tradisional itu. Minimarket sering dituding sebagai penyebab matinya toko kecil, Pak. Mungkin memang karena dia lebih menarik, ya, lebih tertata, lebih bersih, itu memang mematikan. Dan mungkin harganya juga lebih murah, tapi belum tentu juga lebih murah memang pengalaman kami. Mulanya di situ lebih terhormat gitu ya. Tapi kan keberadaannya tetap perlu ditata, Pak. Ditata oke、okay, ditata, tapi kalau yang sudah tumbuh kemudian dicabut, disuruh tutup, kok ya keterlaluan gitu. Dan juga kemudian diberikan rumusnya yang boleh gimana, yang nggak boleh gimana untuk keberadaan minimarket ini. Justru ini merupakan satu pengguna ya untuk bank smart atau contoh warung-warung supaya mencontoh minimarket. Masa terus kita mau mengikuti keterbelakangan kan nggak boleh. Salah satu untuk mendongkrak demand intensity, ketangguhan permintaan oleh konsumen itu salah satunya ya teknologi. Ini soal produktivitas, improvement dengan minimarket. Demikian Jimanto dan saya Rizal Andika.